Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. wassalamu was ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa yaqulu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yufi'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima amma yang kami hormati Bapak Bupati Kulon Progo Dr. Haji Hastawardoya SPOGK yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kulon Progo beserta seluruh jajarannya. Demikian juga kepada Bapak yang kami hormati Bapak Kepala Kepolisian Resort Kulon Progo dan seluruh jajarannya atau yang mewakili yang kami hormati Bapak Komandan Distrik Militer Kulon Progo Beserta seluruh jajarannya apa yang mewakili Seluruh undangan yang kami hormati Dan kaum muslimin yang berbahagia Alhamdulillah Mengucap puji dan syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Sekian banyak kenikmatan Telah dicurahkan Untuk kita semua Kedikmatan yang tidak terhitung dan tidak terhingga jumlahnya. Salah satu kenikmatan yang terbesar adalah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan pengajian akbar yang mengambil tema Radikalisme dalam pandangan Islam. Bertempat di Masjid Agung Walas Kulon Progo. Hadirin yang berbahagia. Pada malam ini, malam Kamis, tanggal 24 Syakban, tahun 1436 Hijriah, bertepatan dengan 10 Juni tahun 2015. InsyaAllah, kita akan mengikuti acara demi acara hingga selesai nanti. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh beliau yang kami hormati bapak bupati kulon progo dr haji hasto spogk kemudian akan dilanjutkan dengan acara inti yaitu pengajian akbar yang akan disampaikan oleh beliau yang kami hormati ashshair badr ibn muhammad al anazi kepala departemen pendidikan bimbingan dan pengarahan provinsi khalif g Kerajaan Arab Saudi dengan tema radikalisme dalam pandangan Islam yang akan diterjemahkan oleh beliau Al Ustadz Muhammad Afifuddin Hafizahullah taala. Hadirin yang berbahagia. Acara yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh beliau yang kami hormati Bapak Bupati Kulon Progo Dr. Haji Hastowardoyo S.P.Ogk. Kepada beliau kami mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kerat Allah Subhanahuwataala Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dan berbagai kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi untuk mengadakan kajian-kajian yang sangat bermanfaat di Masjid Agung di Watas ini dan Insya Allah Bapak Ibu jamaah semuanya semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam selalu kita haturkan kecunjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya selalu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sahrumati. Para Ustadz, para Ulama dan juga terlebih-lebih pada hari ini, pada malam hari ini, kita kehadiran seorang Ustadz Sheikh Badar bin Muhammad Al-Anasi. Beliau adalah Kepala Departemen Bimbingan dan Pengarahan Provinsi Kafji dari Kerajaan Arab Saudi. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wamprogo, kita mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan Selamat datang di Kabupaten Plonprogo, di Wates, di Masjid Agung Mudah-mudahan kehadiran beliau bisa memberikan kajian-kajian Tentang Islam yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Plonprogo khususnya Dan juga jamaah pada umumnya Jamaah yang saya hormati Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini juga bisa hadir Dari teman-teman di jajaran pemerintah daerah yang saya hormati Pak Wakil Bupati dan juga Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Kapolsek, mungkin juga Pak Dandim dan juga yang mewakili atau Pak Danramil dan juga dari jajaran-jajaran lain, tamu undangan, para jemaah yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, tentu kami ikut berharap dengan adanya tausiah yang akan kita dengarkan bersama dan kajian-kajian ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, maka kami akan ikut mendapatkan satu ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Lonropoko. Terlebih kajian pada malam hari ini terkait masalah radikalisme dalam pandangan Islam. Kami berterima kasih sekali kepada Panitia, Ustaz Joko Suseno, Sarjana Hukum, dan segenap Panitia yang sudah mengambil tema yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Klonprogo. Jamaah yang saya hormati, kami juga berharap bahwa Kabupaten seperti Klonprogo dengan masyarakat yang sebagian masih pengetahuannya dan juga pengalamannya masih sangat terbatas. Maka pada kesempatan kali ini juga bisa menambah keilmuannya. Kami sangat berharap bahwa pemahaman-pemahaman yang masih kurang yang ada di tengah masyarakat di Klontrogo ini melalui majelis-majelis yang Sangat mulia seperti saat ini Kemudian kita bisa saling menyampaikan keilmuan-keilmuan dengan sebaik-baiknya Kami sangat menyadari bahwa ilmu itu adalah pelita yang Apabila kita berfatwa itu salah Maka hukumnya sesat menyesatkan Sehingga kita banyak sekali pemahaman-pemahaman yang setiap saat harus selalu kita kaji Selalu kita pahami bersama mudah-mudahan dengan memahami dan mengkaji juga kemudian dalam kehidupan kita kita penuh dengan kemaslahatan karena kita tahu saya sering menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa kehidupan kita juga sering banyak hal yang menimbulkan kemendalatan dan juga kerugian pemburusan dan sebagainya ini sangat banyak sekali di tengah-tengah masyarakat sehingga kalau kita memahami arti daripada ibadah tentu kita tidak akan berbuat yang boros-boros di tengah-tengah masyarakat. Kami beberapa kali menyampaikan dan karena ada perda yang baru yang kita sahkan di tahun 2014 dan baru kita laksanakan di awal 2015 dengan baik yaitu perda tentang kawasan tanpa rokok. Tidak mengurangi hormat kepada mereka-mereka yang merokok tetapi memang pemerintah daerah Kabupaten Klon Progo menetapkan peraturan daerah untuk melarang merokok di kawasan tempat-tempat ibadah, di kawasan tempat-tempat sekolah, dan juga tempat-tempat umum, tempat untuk berobat atau rumah sakit, dan juga perkantoran. Kami mohon dukungan dari jamaah dan seluruh warga masyarakat, karena masyarakat Klon Progo masih banyak 21% meskin, sementara Tahun 2013 Rokok itu sebanyak 96 miliar dibelanja Dan dibeli di Kabupaten Pulau ini Saya berharap Dengan adanya kajian-kajian Yang tentang kebaikan Saya yakin adik-adik sekalian Para santri, ulama Semua mendukung bahwa Hal-hal yang kira-kira tidak Bermanfaat, tentu kita Tidak banyak melakukan Kemudian tidak banyak memberikan Satu pemburusan oleh karena itu kami mohon dukungan dari jamaah dan juga para kiai Baya Ustadz untuk menjalankan peraturan daerah itu. Dan kami juga mohon doanya sekarang baru menggodok perda tentang perda pendidikan. Di mana kita ingin sekali sekolah-sekolah madrasah dan juga SD-SD negeri di tahun-tahun yang akan datang dengan peraturan daerah. Maka diwajibkan paling tidak kelas 3 itu juga sudah ikroknya sudah selesai kemudian kelas 6 itu katam Al-Quran insya Allah ini akan kita tetapkan di dalam perda untuk di Kabupaten Kulon Progo, yang insya Allah paling telat awal 2016 perda ini akan kita tetapkan dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kemudian bisa dilaksanakan sehingga pemerintah khusus di Kabupaten Kulon Progo ini bisa menambah guru-guru ngaji di sekolah-sekolah negeri tanpa harus melanggar ketentuan peraturan yang berlaku Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ustaz dan juga kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Kami mohon doanya juga ini yang terakhir bahwa Masjid Agung ini sebentar lagi akan kita tetapkan menjadi masjidnya kabupaten karena sampai hari ini masjid agung ini belum menjadi masjidnya kabupaten sehingga dari tahun ke tahun kita belum bisa membiayai untuk merehab masjid agung ini seperti masjid-masjid di kabupaten lain yang megah tetapi semua persyaratan sudah kita selesaikan insyaallah Mudah-mudahan sebelum Ramadan kita sudah bisa mengesahkan Masjid Agung ini kemudian menjadi Masjidnya Kabupaten Dan kita ingin menganggarkan di tahun depan untuk merehat Masjid Sehingga kemakmuran di Masjid ini akan semakin meningkat di tahun-tahun yang akan datang Kami mohon dukungannya dan mohon juga untuk diramekan Karena Masjid ini tentu perlu dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk memakmurkan dan meramekan Masjid Demikian dan sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf kami akhiri, bila topik berdaya, semua salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, demikian tadi kita telah menyimak bersama kata sambutan yang telah disampaikan oleh beliau, Bapak Bupati Kelun Progo, sekaligus memaparkan program-program dari pemerintah Kabupaten Kelun Progo yang tentunya sangat kita dukung sekali, sekaligus beliau tadi menyampaikan harapan-harapannya kemudian hadirin yang berbahagia acara yang selanjutnya adalah acara inti yaitu pengajian akbar yang akan disampaikan oleh beliau al-Syeikh Bader bin Muhammad al-Anazi kepala Departemen Bimbingan dan Pengarahan Provinsi Khobji Kerajaan Arab Saudi dengan tema Radikalisme dalam pandangan Islam Pengajian yang akan beliau sampaikan Akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Muhammad Afifuddin ke dalam bahasa Indonesia Kepada beliau Al-Syeikh Badr bin Muhammad Al-Anazi Kami persilahkan Assalamualaikum